Syarat kalam dalam bahasa Arab ya Itu harus memenuhi empat syarat Yang pertama lafad Kemudian yang kedua harus muradgat Yang kedua Mufid Yang ketiga bil Ya Ada yang masih ingat lafad itu apa? Lafad itu semua Apa? Bahasa Arabnya? Lafadu Ah. Apa lah faham situ. <Susuk> ala ba'dil suara yang memuat dari sebagian huruf hijaiyah. Contohnya Zaidun. Katamu Alif. Zaidun itu terdiri dari berapa huruf? Z Zai, kemudian Ya dan Dal. Itu namanya Lafadz. Yang bukan Lafadz, suara burung. Suara ini bukan lafaz itu, ya. Kemudian murokkab mata rokkabah min kalimataini ini fa'aktar. Wah banyak sekali, ya. Ya, mata rokkabah min kalimataini ini fa'aktar, ya. Yaitu kalimat yang tersusun dari dua kalimat atau lebih, ya. Contohnya apa? Morokap itu artinya dalam bahasa Indonesia apa? Morokap artinya apa dalam bahasa ini tersusun ya tersusun dari dua kalimat atau lebih. Contohnya, koma zaidun itu ada di situ ya. Jadi kalau cuman ini apa uh, satu saja? Saya bilang kemarin sawi, eh sawi, sawi, sawi, sawi cancel, nah, itu bukan? bukan bahasa Arab sawi cuma satu aja. Ya. Kemudian ini yang bahasa Arab yang bagus yang disebut dengan kalam, kalam bahasa Arab, per perkataan atau pembicara perkataan bahasa Arab, al-kalam. Kemudian al-mufid yang bermanfaat. Ya. Atau ma'afada fa'idatan yuhsinu sukut Yang berfaidah apa? Membuat orang yang diajak bicara tuh diam, diamnya bukan enggak faham, diamnya yang berfaedah. diamnya dalam artian tidak bertanya lagi karena sudah faham. Kemudian yang terakhir adalah bil wadil, bil wadil Arabi, disengaja bahasa Arab, ya, maksudnya disengaja al kos tuh bil wadil Arabi ya, tidak karena ngelindur atau apa kesurupan, gila. Ya, disengaja bahasa Arabnya, karena sering kita jumpai orang yang kesurupan gak bisa bahasa Arab tiba-tiba ngomong bahasa Arab lancar bahasa Arabnya. Nah itu tidak disebut kalam menurut ulama nahwam ya. Jadi kalam atau kalam sebenarnya mereka, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kalam kalam itu memang bahasa Arab <tuh> maafi kalam, tapi bukan seperti itu. Ya, kalam di sini adalah e, menurut ulama lah, nahwu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama lafadz, yang kedua morokap, yang ketiga mufit, yang, yang keempat adalah wadui. Kalau sawi cancel, ya, itu bukan kalam karena tidak mufit, tidak ya jelas bahasa Arabnya cancel itu bukan bahasa Arab cancel. Kemudian. Uh, mini mini. Ya, dan seterusnya itu bukan bahasa Arab karena tidak memenuhi empat syarat ini. Mini mini itu murakkabnya tidak. Murakkab dalam bahasa Arab itu terdiri dari isim ya, dari dari mubtada dan khobar atau fiil dan fa'il. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Itu itu cuman tambahan aja jumlah fi'liyah sama ismiyah utruk baid-baid sebagaimana baid. <laughs> Sudah tinggalkan itu ismiya fi'liya nanti kita akan bahas. Kemudian yang berikutnya rekan-rekan sekalian secara ringkas saja, cepat aja ya. Yang berikutnya adalah alamatul ismi. Ya. Oh, benar ya. Yang pertama adalah ini, yang pertama halaman 16 afwan itu tadi saya enggak baca halaman yang benar halaman 16 langsung aja ya qala al muallif rahimahullahu taala langsung aja saya tulis di sini berarti karena tidak ada ini ya ada penghapusnya mana nih afwan salam warahmatullahi penghapusnya mana Pak? Pak Pak Agus penghapusnya ada enggak heeh hmm. Saya ulangi lagi Antum sungguh-sungguh Ini Kalau kalam gak begitu ini ya Yang penting kalau kalam itu Wah itu bukan bahasa Antum yang penting bisa membedakan Antara oh itu bukan bahasa Arab Yang bagus dan itu bahasa Arab Sekarang ini seperti itu aja Ya jadi kalau ada orang super-super ngomong wah bahasa Arabnya mantap, itu bukan bahasa Arab bagus ya yang kita pelajari di sini adalah bahasa Arab yang fushah yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab nahdul shof seperti itu. <tuh> nah di sini saya akan tuliskan karena itu nggak ada saya tuliskan aja matanya saja. dan ya, nontolis dulu karena itu enggak ada. Yang sudah ada kitabnya ya ada di situ halaman 16. Sudah ya? Kalau kemarin ya dalam itu adalah alafdzul al murakkabu al-mufidu bil wad'i. Itu harus paham itu. Tapi itu tidak Maaf saja, itu belum dipakai untuk membaca kitab. Kalam itu cuman itu bisa disebut kalam gitu saja. Ya. Yang inti nanti dalam pembahasan kita adalah al-i'rob. Ya. Tapi sebelum itu harus difahami pembagian kalam ini. Pembagian kalam, yaitu ajza'ul kalami. Ajza'ul kalami pembagian kalam ditulis bahasaannya harkatnya ajzaul kalami pembagian kalam qala al berarti telah berkata siapa yang berkata al muallif siapa muallif di sini Sun Haji benar. <tik> ya, Sun Haji, bingung Pak Saleh. Ya, yang warga di sini adalah Sun Haji karena ini matannya. Benar Pak Saleh, ya benar. Sun Haji. Wa aqsamuhu thalathatun. Dan pembagian kalam dan kalam itu dibagi menjadi tiga Saya artikan letter like aqsamuhun dan pembagiannya salah satu itu ada tiga satu huruf satu huruf untuk nanti yang mengolah bahasanya <tuh> ya. yang pertama ismun isim wafilun dan fi'il nggak diharkati ini mong belajar nahmu kok diharkati sekarang nanti yang harkatin Ya. Kemudian wa harfun dan huruf. Ja'a li ma'nan. Ja'a li ma'nan. Ja'a li ma'na. Ja Bukan li ma'nan, ja'a li ma'na. Ja'a artinya iji, iji ma'fi Yaji Yaji'u itu aslinya, asalnya dari Ja'a Yaji'u Yiji Yaji'u Yiji Yaji'u Yaji'u sedang datang Bahasa fi'il mudore Kalau Iji' Iji' ma'iji' Nah itu Ditarkib Semaunya aja Akhirnya bukan kalam Ja'a artinya apa? Dah datang fi'il madhi limakna untuk makna makna itu arti jadi artinya waharfun ja alimakna huruf itu untuk menyempurnakan makna datang artinya itu mestilah diartikan letterlek ya dilatihan letterlek dulu karena belajar belajar mengartikan ya nah di sini yang jelas kalam itu dibagi menjadi tiga yang pertama adalah isim, kemudian fi'il, dan huruf. Nah isim, masmuka isim berarti nama kata benda. Fi'il berarti kata kerja, karena pekerjaan. Ya, huruf itu kata sambung, bisa diartikan kata sambung atau gimana, susah. Yang tidak, ya huruf itu kalau malayasluhu dalilul ismi wala dalil fi'li, kata ini. Asuhan haji yang tidak cocok untuk dimasukkan ke isim juga tidak ke fiil. Nah, nanti Insya Allah kita bahas. Contohnya huruf itu seperti apa, gitu ya. ya jelas, Antum harus pahami. Yang pertama pembagian fiil, eh, pembagian kalam itu eh, kalam itu dibagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama isim, fiil dan huruf gampang. Isim, fiil, huruf itu. Kalau isim berarti ismiyah Kalau fi'il berarti fi'liyah Nah fi'il udah Itu saja Gampang kan isim sama ini Dan antum nanti saya minta Dihafalkan tanda-tanda isim Tanda fi'il itu harus Gak boleh Tidak dihafalkan. Makanya nanti saya akan tulis Nazom tanda-tanda eh, Ini Tanda-tanda isim Ya <coughs> Di sini halaman 20 mungkin ada ya. Ah. ah. Fa ismu bitanwi fa ismu bitanwini wal khafdi urif wa khafdi. Ya, wa harfi khafdin wa bilam wa alif ini dalam imriti halaman 20. <coughs> ya. Kalau hmm. dulu Tapi kayaknya kok ini ya Sudah sekarang saya jelasin lah, Ada yang tidak di ini Dan itu penting Makna daripada isim Dan fi'il Yang harus ditulis ininya saja. Sudah nih ya Yang jelas Kalam itu dibagi menjadi Tiga yang pertama isim, yang kedua fiil dan yang ketiga huruf. Nah. Sekarang berikutnya hafal ya insyaallah. Heeh. Yang ada ini waduh oh harus ditulis ini enggak ada. Ya udah, dibaca aja ya. Saya baca mesti, saya baca ya. Al-ismu lughatan ما دل على مسمى واصطلاحا تيته واصطلاحا كلمه دلت على معنى يا في نفسها ولم تقترن بزمان الفعل لغه هو نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام وقعود ونحوهما. يا دي بقى لازم. الفعل لغة. سودة تدري؟ نص الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام من قيام وقعود ونحوهما. أصلحًا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة. Al-Thalathati Bi-Ahadil Waqtarunat Waqtarunat Bi-Ahadil Azminat Al-Thalathati Al-Thalathati Al-Lati Hiya Al-Madi Wal-Hali Wal-Istikbali Sudah? Ada yang belum? Enggak, enggak ini, enggak ke ini. Ya. Lanjutkan aja ya. Karena enggak habis enggak ini ya. Sudah antum tulis di rumah insyaallah taala ini gampang sekali. Isim itu madalla ala musamma, sesuatu yang menunjukkan atas nama. Contohnya apa? Kursi, kursiyun. Kemudian apa lagi? Ini apa bahasa Arabnya? Kolamun Kemudian nama lagi siapa? Zaidun Muhammadun. Itu isim. Kemudian Aliyun Umaru. Ya, Kemudian Zainabu Fatimatu. Kemudian apa lagi contohnya? Itu nama. Maktab. Al-Maktabu. Bisa maktabun. Maktabun Bangku. Kemudian apa lagi? Apa? Baitun. Masjidun, masjidun, masjidun. Masjidun ya. Nah, ada orang Mesirnya di situ. Masjid. Kemudian, gambangan nah, <tuh> al-ismu lughatan ma dalla 'ala musammah. Ya. Yang menunjukkan atas nama, ma dalla ma sesuatu dalla yang menunjukkan 'ala musamma atas nama. Yang wasilahan dan menurut Istilah adalah kalimatun dallat ala makna fi nafsihah walam taqtarin bijamanin. Suatu kalimat yang menunjukkan dallat. Yang menunjukkan ala makna atas makna. Ini karena ini belajar bahasa Arab. ya Jadi satu-satu diartikan kalimatun. Kalimat. Dallat yang menunjukkan. Kenapa dallat? Karena kembali kepada kalimat ya Dallat Itu asalnya dallat Kalau ma dallat Kenapa dallat kok tidak dallat Karena setelahnya itu Ma Ma saya ma itu tidak mu'annas Kalau dallat kenapa Karena kembalinya kepada kalimat Kalimat mu'annas ada taknya Makanya dallat Udah pokoknya ikut aja insya Allah paham-paham lama-lama Jangan pusing dulu nah, Jangan pusing dulu ini ini belum ini belum ke Eropa. Yang intinya itu ke Eropa nanti, ya. Ini cuman ini aja untuk pemahaman aja untuk biar yang biar tambah tahu artinya bahasa Arab. Ala makna atas makna, finapsiha atas dirinya sendiri, nah, ya. Pada dirinya sendiri, manaliteral walam taktarin dan taktarin ini ya. Jangan sampai taktarinu. Nah ini nanti pembahasannya di sini. Ini disukun karena pembahasan nahwu itu yang terakhir ini. Kalau antum baca taqtarinu, wah. Di mana itu belajarnya bahasa Arab? Wah, ya. Sana Ini taqtarin bizamanin tidak dibarengin walam taqtarin tidak dibarengin. Ya, tidak dibarengin. Tidak berbarengan bizamanin dengan waktu atau zaman. Karena enggak ada waktunya nama contohnya Muhammad ada waktunya enggak? Enggak ada. Enggak dibarengin dengan waktu. Namanya sendiri itu yang menunjukkan makna sendiri itu. Ya, paham jadi ya? Dia? Kalimat yang menunjukkan atas makna sendiri dan tidak dibarengin disertai dengan waktu. Paham ya? Enggak ada waktunya. Muhammad, masjid enggak ada waktunya. Kapan? Ini enggak ada tidak jelas. Yang ada waktunya itu adalah fiil nanti. Yang ada waktunya itu fiil. Nah, nih contohnya Zaidun, nih Zaidun, Zaidun, nah, ini jelas-jelas isim, ya, jelas-jelas isim. Kenapa? Menunjukkan arti apa? Nama, menunjukkan nama. Zaidun. Contohnya lagi Muhammadun. Kemudian Aliyun. Dah, itu aja nanti. Insyaallah lama-lama tahu sendiri itu isim atau bukan. Ya, yang sederhana saja. Kursiyun apalagi syahrun ya, itu nama-nama bulan. Kemudian sayyarotun, masyaallah. Pas siapa tadi yang ngomong sayyarot. <laughs> sayyarotun itu nama. Nah, sayaratun. ya. Dah ya, faham? <coughs> Atau saya rotun di sini ditulis, antum? Hmm. Saya rotun. Ah, dah. Sinnya <laughs> dah biar gini, biar enggak. Sin apa itu Ustaz? Hah, dah. Saya rotun. Ika ya? Shujahon artinya apa? Ada yang tahu? Pemberani. Shujahon pemberani. Zait itu pemberani. Zaid itu pemberani. <coughs> Zakumulakhir, faham isim? Gampang. Zaid kursi kolamun, Z kursi kolamun, Muhammadun Sayyaratun, kursiun, udah beres ya isim? Beres. Yang jelas tidak disertai dengan zaman atau waktu, ya. Continuous apa tu apa lagi tu saya kira dan seterusnya apa tu kalau continuous ini tidak ada itu, tidak dibarengi dengan zaman. Baik itu waktu yang telah lampau sedang terjadi atau yang akan datang. Musamma, musamma nama. nama. Nah, musamma itu uh, sam samayusami samayusami beri nama yang diberi nama. Semua maaf Ya. Nah, sekarang berikutnya file. Nah, adapun di sini penjelasannya sebenarnya panjang sekali. Nah, ini saya akan ambilkan. Contoh yang gamblang aja. Al fi'lu lughatan huwa nafsul hadathi alladhi yuhdithuhul fa'il. Nafsul hadathi hal yang terjadi ya, nafsul hadathi waktu afwan. Waktu yang terjadi pada seseorang ya susah ngartikannya nafsun itu Tidak. nafsul hadatsil ladzi yuhdithuhul ya nafsul hadatsil ladzi yuhdithul fa'il waktu yang terjadi pada pelaku ya atau hal yang terjadi pada pelaku ya waktu yang terjadi pada fa'il fa'il orangnya ya Biar gampang aja Waktu yang terjadi Pada seseorang gitu Atau pada fa'il Contohnya Min qiyamin dari berdiri Min qiyamin dari berdiri Wa ku'uddin dan duduk Dan Dan yang lainnya Qiyamin dari Duduk uh, Dari berdiri Wa ku'uddin dan duduk Nah ini antum Sekalian yang jelas fiil ini menunjukkan atas zaman, itu aja. Pekerjaan yang menunjukkan atas zaman, waktu. Ya. Memukul. Nah, itu bisa memukul itu sekarang bisa dulu bisa yang akan datang. Kalau yang akan datang itu yu'adzab yu'adzab disiksa berarti akan datang. Yu'adzab disiksa berarti asli asal katanya dari kalimat apa? 'adzaba. Kalau ya'dzibu, yu'adzibullah menyiksa berarti yang akan datang istiqbal. Nah, sekarang menurut istilah ya, kalimat yang menunjukkan atas maknanya sendiri dan wahai oh, satu-satu aja. Kalau ini bisa diartikan satu-satu kalimatun kalimat dalat yang menunjukkan alamakna atas makna finapsiha pada dirinya sendiri makna sendiri waktaronat ha, waktaronat dan disertai atau berbarengan biahadil azminati dengan salah satu masa. Bi ahadil kecepatan. Ya. Kalimat. Kalimatun. Kalimat. Dalat. Dalat. Di ini. Diharkatin. Dalat. Ala makna. Fi nafsiha Waqtaronat. Bi ahadil azminati. Athalathati. Allati Hiya Al-Madi Wal-Hali Wal-Istibali Faham ya? Kalimat Kalimatun Dalat ala Ma'nan Fi Nafsiha Wa aktaranat Ya, kalimat yang menunjukkan atas makna sendiri dan disertai dengan salah satu masa. Tiga, disertai dengan tiga masa. Salah satu dari tiga masa. Bi'ahadil azminati dengan salah satu masa. Al-Thalatati yang tiga. al yaitu. Al-Madhi yang lalu. Wal-Hali yang sedang. Wal istigbal dan yang akan datang. Ah kesepetan, yang mana yang ini? Ah, walhali, walhali sedang terjadi. Wal istigbal yang akan datang. Hil mustaqbal, Insyaallah Allah taala. Hil nah, mustaqbal. <tuh> Lain dengan istigbal. Kalau istigbal apa artinya istigbal? Istaqbal atau istaqwilu? Menyambut perception <laughs> stickball, well, ya. Gampang kan? Hmm. Ini memang belum tasawur, belum tasawurnya belum ada, oh. ya, belum. Kalau isim, enggak ada yang enggak faham, Insya sudah faham semuanya. Tinggal fiil sekarang. <tuh> ini ini cuma ini ini cuma ini loh, ini belum sampai kepada ini belum sampai kepada tahap ini apa eh, praktiknya ini masih definisinya makanya antum bingung ah, apa itu hal apa itu istiqbal apa itu madhi belum ada ininya ya kemudian saya terpaksa harus menghapus ini karena ada berikutnya <tuh> ya saya terpaksa hapus ya yang belum nulis. Ini wajib ditulis karena ini penting kalau ini enggak boleh enggak ditulis. Ya. Masalah ini harus paham, ya. Ini dasarnya nanti dasarnya enggak paham ya. Selanjutnya enggak paham. Paham ya? Sekarang <tuh> Berikutnya di situ fi'il madhi. Contohnya. Contohnya di sini adalah Contohnya kharaja di sini. Ah, biar paham antum. Ini maldi jadi tadi ada Madi, kemudian Al-Hali, Khoroja, siapa ini? Khoroja Zaidun. Zaidun. Ah. Khoroja Zaidun. Ini fi'il fi Madinya mana? Fi'il Madinya Khoroja. Cuman tiga ini. Dan ini Mabni. Alif fath Mabni itu terakhirnya tetap fathah kecuali di sana terakhirnya berubah hurufilatenggak nggak nyambung. Yang penting terakhir itu fathah. Contohnya lagi apa? Fiil mati itu. Artinya apa? Khoroja ada telahnya, telah keluar berarti itu sudah lampau. Aynal imam khoroja. Aynal Muhammadun khoroja berarti artinya sudah pergi kalau ditanya hal khoroja muhammadun naam huwa khoriyun atau huwa khoroja khoroja berarti telah nggak usg nggak perlu dikasih apa telah nggak nggak ada telahnya diartikan letter lag bahasa Indonesia telah keluar apa itu nggak nggak ketemu bolok diartikan cari kamus ke Indonesia Arab telah susah nyarinya itu ininya ke Maldi ini namanya Fitlon ya Fitlon Maldi yang telah ini antum jangan ini waduh yang lain bisa ini antum belum tahu ininya kan apa bahasa bahasanya kayaknya ini sambil jalan nanti insya allah bisa ya insya allah antum jangan putus asa dulu koma nah, telah berdiri hal koma Zaidun na'am koma Zaidun dah koma telah berdiri Zaid hal dakola aliyun na'am dakola aliyun dakola jadi sudah masuk sudah masuk sudah oh sudah masuk ya udah enggak perlu ditambah sudah hal kholas khoroja nah. hal kholas enggak perlu ditambah kholas ya cukup khoroja ini bahasa yang bagus ya Sesuai dengan ini Cukup khoroja Nah sudah ya Ini fi'lun madin Sekarang Yang kedua <tuh> Kalau fi'lun madin tadi apa? Yang menunjukkan arti arti yang setelah Lampau atau telah lalu Telah dilakukan nah, Artinya Artinya telah lampau, almarhi telah <tuh> dilakukan atau long, telah berlalu. Kemudian di sini setelah itu fiil mudorek. Jadi pembagian dua. Ya benar isim tadi. Kemudian ini fiil. Yang kedua adalah yang menunjukkan pada ini yaitu fi'il mudhari'. Sedang. <coughs> mudhari'. <coughs> ini ya, fi'il mudhari' ini yang memiliki arti sedang atau yang akan datang. Ya. Ya. Walhali yang sedang terjadi contohnya yaktubu Muhammadun ini Alhal yang hal contohnya yang hal yang sedang terjadi yaktubu ya yaktubu ini ditulis ininya saja Contohnya, belum saya jelaskan gamblang lo ya Kenapa ini bisa yak tubuh Karena ini nanti fi'il ada tanda-tandanya Tubuh Muhammadun hmm. Yak tubuh ini Sedang menulis Yak nisu Yak kulu Yang sedang sekarang Sudah jelas-jelas, masa mungkin Ya aku lu nanti enggak mungkin. Ya aku lu mesti sedang sekarang. Ya tubuh sedang menulis berarti sekarang. Filhal. Nah, kalau yang akan datang contohnya yang akan datang filhal istikbal. Hmm? Ya. <tuh> Fi istikbal contohnya apa? Di sini enggak ada ininya. Istikbal itu Sikbal itu contohnya Sayu'adzab Sayu'adzab Al-Mujrimun Yu'adzab Al-Mujrimun Fi'n-Nari Ya Yadkhulul Jannat Mu'minu Al-Jannata Ya, kemudian ada lagi Fi'il satu lagi yaitu fi'il amr perintah udah antum tulis aja dulu faham gak faham tulis aja mungkin pahamnya empat pertemuan nanti ya fil fi amr. Amrin, kan ini saya ringkas sebenarnya ini banyak loh. Saya ringkas, kita aja. <tuh> Filampe, filamar, kalau ini ya, ya, Pak Kalau ini menunjukkan apa? Filmaubi yang telah lalu, kemudian ini sedang terjadi. Kemudian yang ini istibal yang akan datang, yang terjadinya akan datang. atau mungkin saya dekhulu enggak ada di sini di kitab. Saya carikan yang ini aja yang paham. Hah? Enggak ada di kitab. Di situ enggak ada. <tuh> ya, makanya dicatat, enggak ada di kitab. Ya. Mudhari karena ini di di sini di sini kan dituliskan istiqbal ini tambahan dari saya. Kalau dari ini yang hal ini ya khruju. Ini di sini jelaskan yukrimu Ya. Ini contohnya fi'il mudhari' yukrimu dilihat di situ. Yukrimu, yakhruju jelas itu fi'il mudhari'. Yang penting ditulis dulu ya. Nanti insyaallah pahamnya. Sekarang fi'il amar. Amar itu <tuh>. fi'il atau ya atau yang menunjukkan perintah gitu aja perintah contohnya apa ukhruj uskut nah, uskut nah, uskut anak saya aja paham itu uskut keren ya pahamnya cuma uskut aja uskut uskut itu diam hmm. Contohnya di sini ada kalimat ijtahid, Ukhruj akrim, wantolik, ya, ijtahid. Apa artinya ijtahid? Bersungguh-sungguhlah, ijtahid. Gak boleh ijtahid, ijtahidu gak boleh. Harus sukun, ijtahid. gitu aja. Ini cuma permulaan aja. Anda harus mengetahui tentang ini aja. Apa Pak Agus paham? Insya Allah, Insya Allah paham. Siapa yang belum paham? Ya. <laughs> ya, jadi sekarang ini saya ulangi lagi. Kalam pembagian kalam itu dibagi menjadi tiga. Nah, satu apa? Isim. Apa isim itu? Kata benda, sudah paham ya? Enak kan kata benda, apa? Ya, To'i rotun, sayya nama-nama orang, aliyun, ya, daftarun, kolamun, paham ya? Gampang, fi'il itu pekerjaan, gampang enggak usah, ini tadi definisi tadi, jangan sampai dihilangkan definisi tadi, definisi yang gampang fi'il itu apa? pekerjaan yang menunjukkan atas tiga zaman apa itu? telah lampau nah, sekarang nah, dan yang akan datang, paham kan? enak kan? gampang fi'il <tik> <tik> maldi, mau borek bisa tersowur sekarang kan? Nah, kalau huruf, itu cuma tambahan, tonjongnya fi nah, huruf, nanti ada huruf itu Hah? apa? apa? Fi'il, fi'il itu Ini teman pembagian fi'il saja ya. Fi'il itu dibikin menjadi Tiga, fi'il ma'zi ya, Satu ma'zi ya. Ma'zi Mudorek dan amr <tuh> Amr perintah, amr itu ya. Perintah berarti sekarang Kerjakan Sali nah. Kemudian Adzin, adhanlah langsung harus dikerjakan fa'ron. Ya. Jadi gampang ya. Jadi gampang sekali. Fi'il itu dibagi menjadi tiga ya. Kalau fi'il tadi, tadi yang pertama isim itu enggak ada pembagiannya. Udah, nama benda. Kemudian fi'il dibagi menjadi Tiga. Yang pertama adalah fi'il madhi, mudhari', dan amar. Madhi itu telah lampau. Kalau mudhari' sekarang dan yang akan datang. <tuh> Kalau Amar itu perintah Udah itu aja Fi'il itu artinya apa sih fi'il? Pekerjaan ya, Atau kata kerja Paham ya? Kata kerja itu Gampang Intinya bisa aja umur <laughs> Ya, Kalau fi'il itu uh, Dibagi menjadi tiga Yang pertama apa? Maldi Maldi yang telah lalu Mudore Kemudian Fi'il Amar Amar itu perintah Gampang kan? Nah Contohnya fiil mati apa? Koma. Ini antum juga di, ini yang nggak paham ini koma, Khoroja. Apa tanda, -tanda fiil mati? Dari artinya ini, pokoknya dari asal kalimat. Fiil mati itu asal kalimat, asal asal usulnya itu fiil mati. Asal usulnya yang belum berubah. Berubahnya itu kalau sudah fiil muzarrah. Kalau fi'il madhi makanya fi'il madhi tidak akan ber, berubah Karena dia madbni Madbni itu ala pancet Kata orang kata orang Jawa pancet itu berarti tetap gak bisa berubah Madbniun ala pancet <tuh. <tuh. Itu, itu fi'il madhi Kalau mudorek ini yang berubah Mudorek ini Ini nanti bisa berubah Ini bisa menjadi bah Bisa bah sama buah <tuh>. ya bas sama bu, nggak ada bi, ya nggak bi, nggak ada bi, bas sama bu saja, <tuh> ya. Film motor itu bisa berubah, gampang. Tapi jangan dipikir sekarang berubahnya itu. Yang penting atom sekarang itu tahu, Fiil itu dibagi menjadi tiga, apa itu? Mati, motorik dan amar. Kolas, selesai ya. Artinya juga harus tahu, mati itu contohnya juga harus tahu. Contohnya itu apa? Khoroja. Artinya apa khoroja? Telah. Harus ada telahnya. Gak boleh kholas khoroja. Artinya kholas sudah selesai. Tapi cukup aja khoroja. Khoroja huwa khoroja. Sudah nah, selesai. Nah kemudian. Hilmudore. Yang sedang terjadi. Contohnya apa? Yaktubu. Yaktubu. Gampang kan? Yaktubu. Artinya apa Yaktubu? Sedang menulis. Kalau sekarang fi'il amar. Istiqbal tuh Ya ini bisa sama aja hal stickbal itu bisa yang akan datang tuh banyak sekali nanti itu Insyaallah faham kalau sudah tahu tanda-tanda fiil fiil mudore itu ada tambahannya sa dan terusnya kemudian fiil amar contohnya ijtahid fiil amar itu adalah fiil yang menunjukkan apa perintah titik selesai fiil yang menunjukkan atas perintah contohnya ijtahid bersungguh-sungguhlah faham ya Nah, insyaallah Taala, itu saja, insyaallah, ya. Kemudian huruf, ya, huruf itu huruf, antum paham huruf? Yang paham aja. Huruf itu adalah, ya, sesuatu untuk menyempurnakan kalimat, ya. Suatu untuk menyempurnakan kalimat itu aja nggak ada ini contohnya lam lam itu apa apakah punya arti nggak punya arti lam nggak punya arti jadi huruf itu ya, itu e, pembagian apa pembagian kalam fahmi insya allah taala nanti antum pahamnya setelah lulus. ya di e araf <laughs> bukan setelah lulus <laughs> ya <laughs> setelah apa ya setelah antum menginjak ke Eropa, insya Allah antum paham dan diperaktekan satu satu satu. ini membutuhkan waktu dan antum harus sabar. itu belajarnya di pondok pesantren itu tiap hari aja bertahun tahun baru paham. antum seminggu sekali mau paham sebulan, ya susah juga ya. belum lagi waktunya diambil sadron. Nah, nah, itu di dan seterusnya. makanya anak anak memahami itu. Makanya saya jelaskan ini secara ini aja biar tasawwur aja, dapat soalnya. Oh gitu, pokoknya fiil madhi, fiil mudhari, Oh isim itu seperti itu. Itu aja secara ini saja biar gampang, gampang ya. Insyaallah paham Pak Abu Abu Zahra paham insyaallah. Insyaallah taala Abu Rahmah Abu Siapa yang ini ya. Heeh. Saya paham anak ini murid saya ya diketahui saya deh ya Insya Allah paham semua nah, yang jelas kita ulangi lagi ya kita ulangi lagi kalau kemarin bisa syarat kalam itu disebut kalam menurut ulama nahwu harus memenuhi berapa syarat empat syarat nah yang pertama adalah lafadz lafadznya harus ada nggak ini kemudian yang kedua adalah Murakab tersusun, ya. Kemudian yang ketiga, Mufid, yang ke lima, Bilwa il Arabi harus berbahasa Arab. Kalau bahasa Jawa, bahasa Sunda itu termasuk kalam bukan? Bukan, karena harus berbahasa Arab. Dan termasuk, ya ke al kalam itu omongan, artinya omongan. Omongan menurut ulama Nahu itu harus memenuhi empat syarat, ya, menurut ulama Nahu. Nah sekarang kalam itu dibagi menjadi tiga, ya. Ismun wa fi lon sumahar kalim, ya. Wahadihi salah satu hi kalim. Terus lagi ada lagi nih, kalau di ininya. Kalau alfiyahnya kalau muhum laftun muvi dus muvi dun kas takim wasmon wafik luthumah harfu nil sebenarnya kalau dihafalin gitu, InsyaAllah Allah Kenapa ini diartikan dihafalin gitu? Gak, gak lupa, apalagi dinyanyiin. <laughs> ya, dah faham insyaAllah ya. Kemudian kalam itu dibagi menjadi tiga isim, fiil, huruf Gampang loh, isim, fiil, huruf Isim itu kata benda, fiil kata kerja nah, Huruf ya sesuatu yang tidak bisa Huruf itu pokoknya huruf, antum udah bayangin aja Huruf contohnya lam nah, Enggak, bukan, itu bisa gitu. Contohnya lam Nah Terus fi, ala, itu huruf itu gimana? Itu ala itu artinya memang di atas. Kalau kalimat ala saja, apakah sudah sempurna orang Arab nggak paham ala? Ala apa maksudnya? Nah, ala nggak paham, nggak nah, bisa diartikan satu. Nah itu huruf, gampang kan? Nah, ala sih nggak bisa. Lam, apa lam? Ya itulah huruf, gitu. Karena kalau diartikan ini, ini limit malahan saya pikir antum susah juga Untuk, terutama yang ini biar tasawur saja. Gampang. Antum kan enak senangnya makan enak-enak. Gampang, enggak susah, enggak ngapalin. Ngapalin tuh udah. Angkat <tongan> tangan. Dah ya, yang penting paham. Definisinya enggak perlu definisi yang ada di sini. Yang penting antum paham. Ya, insyaallah. Dan VL itu ada kalanya fi'il madhi, mudore, dan amar. Kalau fi'il madhi itu menunjukkan satu yang dah lampau. Pekerjaan dah lampau. Nah, contohnya khoroja artinya telah, ber, telah keluar. Kalau Kemudian fi'il mudore yang sedang terjadi. Contohnya yak tubuh. Yak tubuh yang ditambah iya. Yang depannya ini iya atau alif. Atau... Tak, waduh, banyak sekali. Jangan udah nggak usah kemana-mana. Sudah, yang penting contohnya yak tubuh. Karena itu nanti ada tanda-tandanya. Gak, gak, gak perlu. Ini contohnya pokoknya yak tubuh titik sedang less. Gampang, ya. Kalau ketak ke alif ke yak, waduh, kemana-mana, ya. Kemudian fil amar itu fiil atau yang menunjukkan atas perintah. Gampang, berarti. Contohnya ijtahid Uktub, dah selesai. Paham, insyaallah Allah? Uh -uh. Ada yang ditanyakan, ya kan? Yang penting kamu paham. Gak ada yang ditanyakan, insyaallah ala? Uh, atau dibaca sambil baca ini? Nah, ya berarti yang ada-ada kitabnya itu yang baca. <laughs> ya, karena yang lainnya nggak nulis. Ya. Tapi cuman ininya aja, Matannya saja afan ya matannya saja sama ininya yang ada kitabnya ya ajza'ul kalami ajza'ul kalami saleh ajza'ul Di, ditambahin ya qolal musannifu rahimahum musannifu قال al رحمه الله ta'ala. gitu aja. قال المصنف رحمه الله تعالى. المصنف مصنفوا ya. Heeh, مصنفوا. قال المصنف. رحمه الله تعالى. رحمه الله Uh, artinya pembagian kalam. Mm Heeh. -hmm. Salah perkata um, pengarah. Mm Heeh. -hmm. Pembagian pembagiannya dibagi tiga mm -hmm. Isim ghairu dan furo. Mm -hmm. Dan yang bermakna. Ja'a li maknan untuk menyempurnakan, menyempurnakan huruf. Terus berikutnya, ya, alaman 18 belas. Eh, V L dulu. Isim di artinya ini apa? Isim isim dulu. takarin dari jala ni nafmu zaidun syujaun fa gini nih gini bacanya gini min zaidun wa syujaun gitu Bacanya fa gitu. Fa'inna kullan Fa'inna kullan, fa kullan min zaidun uh -uh. wa shuja'un kalimatu dallat ala ma'na fi nafsiha. Aa. Uh -uh. Fa zaidun dall ini. Ala eh maafkan. Fa'zaidun zaidun Benar-benar dalla. Benar -benar, dalla. Mausufatin Mausufatin Mausufatin, Mausufatin. Mausuf. Baha, Bihada al-wasfi Wahuwa shajaat, shaja'atu Wa shaja'atu, shajaatu. Wa, minha, wa kullun Wa kullun Minha minumah mm -mm. Lam yaktarin Bizamanin mm -mm. Ini lama-lama bisa lo lihat nih. Belum saya baca juga bisa baca lo Nah, gundul ini, nah. tapi artikan dulu, ya, diartikan dulu. Yuk. Isim secara bahasa apa-apa yang menunjukkan uh, yang dinamain? Ya bisa, yang dinamain atau nama gitu aja bisa. Istilah, menurut istilah kalimat yang menunjukkan hal, hal yang menunjukkan atas makna terhadap dirinya sendiri, Dan ya. Tidak, ter... disertai tidak disertai misalnya enggak disertai benar waktu hmm. nahmu ini yang Kayaknya susah uh -huh. kulan. kulan ayo siapa yang bisa ngartikan heeh hmm. Setiap, setiap dari, setiap dari kalimat zaid dan suja, kalimatun itu kalimat dalat yang menunjukkan Alamaknan maknan fidausiah, ya atas makna sendiri, dari sendiri ya, fazeidun, contohnya seperti zaidun dalun ala Da, da, dalla Allah thatin musamma bihi ya zaidun contohnya zaid itu itu menunjukkan atas that that itu ya seseorang benda hmm. musamma bihi, yang dinamakan yang diberi nama ya berarti nama seseorang zaid itu nama seseorang hmm. wasujah dalla Allah thatin mausufatin bihadal wasuf menunjukkan atas sifat sifatnya zaid Sendiri Sifatnya zahid Wa, Yaitu apa? Asyajah syajaah As itu apa? Pemberani Wakullun minhuma Dan Dua-duanya itu Setiap dari keduanya itu ya Lam yaktarin bijaman Tidak disertai dengan Zaman Kemudian Alfi'lu Langsung alfi'lu saja nah, Ini Terlalu lama nanti Ayo Al-fi'lu siapa yang mau baca? Pak, Pak Mahmud. Ayo Pak Mahmud. <guluh> <guluh> ayo. Ayo, yuk. Ayo, ayo, yuk. Ya. Wal fi'lu Nanti saya inin. -in. Ya, ini nafsul hadats ini artikan waktu terjadi. Waktu terjadi. Ha'a uh nafsul hadathi uh ha'a -huh. Udah titik. sebentar. Uh -huh. Waktu terjadi yang menceritakan yang ayang menceritakan pelakunya ya yang menceritakan pelakunya Ya min qiyamin wa qu'udin seperti lafat qiyam berdiri seperti kalimat berdiri dan duduk Ku'ud itu duduk qiyam wa qu'ud awala wa nahwihim Semisalnya, semisal dari ya, Menurut istilah, ayo dibaca. Waktaronat tadilatu Ta, ta, waqtaranat. Halilistik Bali ya. Khoro. Entang -entang Khora, Khora ja. orang Sumatera ja. Khora. Ya, ya, ya. E... Istilah, menurut istilah, siapa yang bisa mengartikan? Terakhir. Tapi ini istilah ini. Antum difahami nanti aja Yang ini fiil ini antum pekerjaan yang menunjukkan arti sedang terjadi atau yang akan datang. Udah selesai. Antum ini untuk ini aja dibaca aja ya. Yo. Wasehlan, menurut istilah apa? Nah, Pak Sianto, ya Abu Hanif. Hah? mana nah, sendiri, sendiri heeh. Ha? Uh waktu. -uh. <tik> tiga. waktu gitu. Uh -uh. Istiqbal juga bisa ditambahin dengan sin Saya kulu Istiqbal itu sin Saya kulu Saya kulu sufahau Minan nasi Istiqbal Paham ya? Udah selesai insya Allah Ta'ala ya, Fi'il ya kayak gitu Pokoknya yang memiliki arti Madi yang telah lampau Yang terjadi, yang, terjadi atau yang akan datang Terjadinya yang akan datang ya Istiqbal Kemudian di sana ada lagi fiil, pembagian fiil yang terakhir adalah fi'n fi'l amar, fi'l amar. Ya, yang menunjukkan arti perintah, kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Itu namanya fi'l amar. Contohnya apa? Uktub, terus apa lagi? Ukhruj, terus apa lagi? Idhab. terus apa lagi? Ijtahid, bukan ijtihad. Ijtahid, ya, ijtahid. Hm. Ijtihad. Ini ini bisa dibaca apa aja memang ya itdahe itu bisa dibaca itdhada kalau dia tahu maknanya baru bisa mengartikannya dengan uh, bisa membacanya dengan benar insyaallah demikian ya kawan sekalian ya, antum harus sabar antum harus istiqomah baru nyampe baru pertemuan tiga kali habis itu sudah don po aduh gak kebayang saya kayak apa itunya antum malah nggak bisa nanti harus Istiqomah yang penting Datang aja insyaallah ta'ala Nanti ada ilmu yang mampir insyaallah ta'ala Bismillah Semoga saja pertemuan kita ini Pertemuan yang ya Dan antum saya harap semangat Apalagi sudah belajar bahasa Arab Belajar bahasa Arab Berarti ini tambahan aja Untuk menyempurnakan bahasa Arab ya Biar lebih sempurna Wallahu'alam Insyaallah kita lanjutkan di Hari Kamis yang akan datang ada yang ditanyakan sebelum kita ini dasar sih. Heeh. Wa bisa-bisa diartikan seperti itu. Heeh, wa bisa-bisa. Kalau ada pun tuh biasanya wa amma. Wa amma waam malafu tuh nanti di ama-ama tuh diartikan, diartikan adapun tapi bahasa Indonesia itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang penting maknanya yang penting paham walaupun di otak katik ini nggak masalah yang penting artinya tidak ini tidak salah artinya gitu ditambah ini tambah itu yang penting kalau memang bahasanya lebih bagus pada ini yang penting maksudnya itu sama dengan bahasa Arab itu seperti itu Allahu a'lamu bis-shawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh